Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Alhamdulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral as al-qurama, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, dan tak lupa yang kita hormati jajaran takmir musallah al-hidayah dosun karang kunci singosari, Mudah-mudahan kita semua malam hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu SWT. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita akan membahas tentang kelanjutan ayat-ayat yang terdahulu pada surat Al-Insan Tentang manusia Kini Kita sudah sampai Pada ayat 19 Namun sebelum mempelajari Dan mengkaji Tafsirnya Saya ingin mengulang sedikit bahwa Pelajaran terdahulu Bagi para jamaah yang Datang Di waktu pertemuan Dua minggu yang lalu dan juga saya informasikan kepada para hadirin dan hadirat yang baru bergabung pada malam hari ini Bahwa pelajaran yang terdahulu menerangkan tentang keadaan orang-orang yang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu SWT Mereka ini akan menempati tempat-tempat yang sangat indah digambarkan sebagai orang yang sedang beristirahat bertelekan di atas dipan-dipan yang terbuat dari batu-batu permata yang sangat luar biasa seperti zafarjat mungkin kalau zaman sekarang di Indonesia ini lagi marak batu akik barangkali itu batu akik enggak ada kelasnya kalau untuk urusan surga semua hal mahalnya batu akik enggak ada nilainya apapun di surga. Digambarkan bila mana di keadaan surga, ya. bila mana cahaya yang ada di seluruh dunia ini dikumpulkan. Cahaya ini. Cahaya matahari, cahaya bintang gemintang, cahaya lampu seluruh dunia. Kalau kita misalnya di Pusat tenaga listrik misalnya ya Kayak di Python itu kan Kalau malam hari kan terang beneran Semacam itu Misalnya dikumpulkan Oleh Allah Subhanahu SWT Dalam satu tempat Dibandingkan Dengan satu percik Dari cahaya Yang di surga Maka Cahaya yang di surga itu Akan Memadamkan, mengalahkan cahaya-cahaya kumpulan yang ada di dunia ini. Mulai dari sinar matahari, cahaya matahari, cahaya bintang gemintang, cahaya lampu dan segala macam. Cahaya api dan semuanya dikumpulkan. Tidak bisa membandingi hebatnya cahaya yang terpercik dari cahaya surga. Itu begitu di dalam keterangan-keterangan para ulama. Jadi luar biasa ini surga. Nah mereka penduduk surga itu bertelekan di atas dipan-dipan. Yang dipan-dipannya itu gemerlapan karena gemerlapan sinar dari batu-batu yang menempel pada dipan-dipan itu. Satu batu saja sudah mengalahkan cahayanya yang ada di dunia. Apalagi dengan batu-batu dan sinar-sinar yang sangat luar biasa. Ini seorang yang masuk surga menempati tempat semacam itu. Luar biasa. Ini pada pelajaran terdahulu. Belum lagi untuk menikmati hidangan yang disediakan di surga. Ada sungai di sana yang sungai itu putih. Putih seperti atau laksana air susu. Dan manisnya itu laksana madu yang paling manis paling terbaik di dunia. Yang saya tahu salah satunya adalah madu dawan. Madu dawan itu ada di Yaman atau di Hat Rumud, barangkali sekitar sana itu ada satu madu yang sangat luar biasa dan ada juga madu di Arab yang saya tahu ini madu cara memelihara apa kumbangnya itu bukan di pohon tapi di padang pasir jadi padang pasir itu ada guanya gitu sedikit ya di batu bebatuan kemudian ada sarang lebah yang ada di dalamnya wow oh ini madunya sangat kental sangat manis lezat jauh dibandingkan dengan madu yang ada di pohon demikian dan seterusnya madu-madu kelas dunia namanya nah itu air sungai yang ada di surga rasanya lebih lezat lebih manis daripada madu ini sungai enggak tahu saya kalau sungainya orang kerang kunci ini enggak tahu ya rasanya gimana enggak tahu Terus sungai di sorga itu harum, semerbak. Harumnya itu lebih wangi daripada minyak mesik. Yang minyak mesik itu, Alhamdulillah saya pernah mendapatkannya dan saya sudah pernah menerangkan pada pertemuan terdahulu. Minyak mesik itu berasal dari cairan yang keluar dari pusarnya kijang. Hewan kican. Nah, itu menggumpal-menggumpal menjadilah mengkristal seperti bentuknya menyan. Barangkali demikian. Semakin dia uh, banyak mengkristal, semakin banyak juga hasilnya. Ini minyak mesik. Nah, minyak mesik ini kalau digoserkan di baju. Kemudian baju tersebut dicuci dengan deterjen. Itu harumnya minyak mesik ini mengalahkan dan terjen padahal sudah dicuci ini pengalaman pribadi saya nah sungai di surga lebih harum daripada mesik tersebut diperuntukkan bagi orang yang masuk surga syaratnya masuk surga ada syaratnya masuk surga ingin masuk surga pak bu inginlah pujur surga, bu Kepingin masuk surga semua? Mau cepat atau mau lambat? Mau cepat atau lambat? Lambat Tiga masuk surga minta yang lambat Kepingin masuk surga? Mau cepat-cepat masuk surga atau lambat? Kalau cepat ya harus mati dulu Orang gak bisa Kalau gak mati masuk surga gak bisa Harus mati dulu jadi yang pengin masuk surga segera saja mati ya. Gimana? Mau panjang umur dah, mau pendek umur? Bingung kita ini. Ya, mari kita melanjutkan pelajaran pada malam hari ini pada surat Al-Insan ayat 19 kelanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim wa yatufu alaihim bil dan mereka orang-orang penduduk surga itu dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda ila ra'aitahum hasibtahum luqluman thuro apabila kamu melihat mereka mereka kepala pelayan-pelayan muda itu kamu akan mengira mereka itu adalah mutiara yang bertaburan. Jadi di samping bidadari bidadari ini sudah pernah diterangkan ya tentang bidadari-bidadari yang diperuntukkan oleh Allah bagi orang-orang yang masuk surga. Kalau para wanita yang masuk surga dijadikan sebagai ratu-ratu yang ada di surga. Nah, di samping para lelaki ini diberi kesempatan untuk mendapatkan beda dari-beda dari. Ternyata juga dipersiapkan oleh Allah Subhanahu SWT. Untuk mendapatkan pelayan-pelayan muda. Pelayan-pelayan yang di dalam tafsirnya itu. Wajahnya berseri-seri. Wajahnya tampan pakaiannya yang sangat luar biasa kalau mereka berjalan ibarat mutiara-mutiara yang sedang berkeliaraan apa tugas mereka berkhidmat kepada penduduk surga ya manusia namanya manusia ya manusia itu selalu Senang kepada sesuatu yang indah ya Sampai-sampai di dalam urusan Bab sholat ini ya, Bab tentang Imam atus sholat Menjadi seorang imam Dalam sholat Ini ada aturan Di dalam hukum fikih Antara lain Seorang yang Berhak menjadi Imam sholat yaitu Akrouhum Orang yang paling bagus dalam membaca Al-Qurannya. Itu salah satu. Ada lagi orang yang paling afqoh. Lebih paham terhadap hukum Islam. Maka dia lebih mulia dijadikan imam. Nah pada bahasan terakhir. Karena panjang bahasanya tentang masalah imam Matus Shola, Saya tidak membahas itu. Andai kata ada dua orang. Sama-sama ahli baca Quran Sama-sama alim Nasabnya juga sama-sama Seirama skala ilmunya sama-sama dan sama Semua syarat-syaratnya terpenuhi Ada dua orang Suruh pele Mana yang afdal untuk menjadi sholat Menjadi imam sholat Siapa yang paling afdal diantara duanya Untuk menjadi imam sholat Maka Syariat Islam menentukan ajmaluhum wajhan yang paling tampan wajahnya. Ya, jadi kalau ada dua orang bersaing untuk menjadi kandidat eh, wa, imam sholat. Semuanya sama ini, seirama. Tapi yang satu lebih ganteng daripada satunya. Maka syariat mengatakan yang ganteng ini harus dijadikan Imamnya. Sampai begitu ini syariat mengatur. Kenapa? Karena manusia itu cinta dengan suatu yang elok, yang indah. Dan inmallah jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Itu makanya besok di surga. Orang-orang ya, yang masuk surga diberi disediakan pelayan-pelayan laki-laki. Yang super ganteng, Super tampan. Bukan sekedar itu. Pakaiannya itu dari. Bahan-bahan seperti harir. Sutra yang indah. Nanti ada kelanjutannya. Sehingga mereka kalau berjalan. Ibarat mutiara-mutiara. Yang bergemerlapan. Sehingga wajah ini. Tidak bosan untuk menyaksikannya. Di dalam tafsirannya. Itu baru pelayannya gimana orang yang dilayaninya masa yang dilayaninya itu buram misalnya ya udah pelayannya aja semacam itu yang dilayani itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala wajahnya dirobah. jauh lebih indah yang perempuan jauh lebih cantik yang laki-laki jauh lebih tampan daripada pemuda-pemuda yang melayani tersebut dalilnya konon suatu saat Bu mirengaken nggih suatu saat ada seorang nenek-nenek datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadus wanita yang tua keriput sudah ompong barangkali begitu datang kepada Rasulullah dan minta doa ya Rasulullah Tolong doakan aku untuk masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Tersenyum kepada nenek-nenek ini. Kemudian Nabi mengatakan, "Nek, di surga itu enggak ada nenek-nenek. Di surga enggak ada nenek." Maka si nenek ini sedih. Karena Rasulullah enggak mau mendoakan. Dan katanya di surga ada tulisan nenek dilarang masuk. Barangkali begitu ya. Di surga enggak ada nenek-nenek. Maka ajus ini, si nenek ini susah. Hatinya susah. Kemudian melihat si nenek hatinya susah. Wajahnya berubah. Maka Nabi mengatakan, oh jangan kisah susah, Nek. Nanti di surga wajahnya nenek ini kembali muda seperti gadis. Dan lebih cantik jelita. Tidak seperti sekarang kayak mak lampir katanya, ya. Nanti akan menjadi cantik jelita itu pertanda bahwasanya penduduk surga akan berubah wajahnya menjadi yang perempuan cantik Luar biasa, yang laki-laki Tampan luar biasa Jauh lebih cantik dan jauh lebih tampan Dibanding Bidodari Dan dibandingkan Wildan Alias pelayan-pelayan laki-laki Itu maksudnya Wa iza ra'aitahum samma Wa iza ra'aitahum samma Ra'aita na'imau Wa mulkan dan apabila kamu melihat di sana surga, maksudnya niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Jadi surga ini ibarat taman yang sangat luar biasa. Terus di taman itu banyak koser-koser, istana-istana, ibarat perumahan elit yang sangat mahal harganya di situ dibangun rumah-rumah yang ibarat istana-istana itu baru di dunia. Di surga pun demikian, jauh lebih indah, jauh lebih luar biasa daripada istana-istana raja yang ada di dunia. Diperuntukkan bagi setiap orang yang masuk surga. Luar biasa. Kalau kenikmatan tadi sudah disinggungkan Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dikatakan surga itu Mala'inun ru'at Wala'udhunun sami'at Wala'khotor ala kalbibasyar Keindahan dan kenikmatan Surga itu Mala'inun ru'at Apa yang belum pernah dilihat oleh mata manusia Mata kita ini Wala'udhunun sami'at Dan juga apa yang belum Terdengar cerita Keindahannya itu oleh telinga manusia wala dan sekalipun tidak pernah terlintas dalam benak seseorang tentang keindahan surga nah, kalaupun keindahan alam semesta ini dijadikan satu kalau misalnya di Malang ada taman songgoriti misalnya itu indah ya. kalau di Bali misalnya ada pantai Pantai Kute barangkali. Kalau di Jogja ada Parangtritis mungkin. Di gonong-gonong juga ada yang indah. Di dunia ini dikumpulkan keindahan-keindahan alam. Itu tidak banding dengan keindahan yang ada di surga. Surga jauh lebih indah, jauh lebih luar biasa daripada yang ada di dunia yang pernah dilihat oleh mata. Dan pernah didengar ceritanya oleh telinga Dan pernah dibayangkan oleh benak manusia Tapi keindahan di surga Apa yang belum pernah dilihat oleh mata Dan belum pernah didengar oleh telinga Dan sama sekali belum pernah terlintas pada otak manusia yang hidup di dunia Terlintas pun belum pernah Jadi bisa dibayangkan keindahannya bagaimana itu ya yang pernah melihat adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi dan tentunya Nabi Adam alaihi ya karena Nabi Adam lahirnya di surga Ali yahum thiyabu sundusun wa istabrak mereka para pelayan laki-laki yang tampan-tampan itu memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan dipakaikan kepada mereka. Dan sutra tebal ya Pak Istabaroh. Wahulu asa wiramin fitdotin wasaqahum rubbuhum syaraban tohroh. Dan sutra tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang yang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Jadi di samping apa mereka diberi pakaian yang terdiri dari sutra, diberi gelang perak. Ini sebagai keindahan gambarannya. Ada juga keterangan yang lain bahwa mereka mendapatkan nah, aniah. Aniah itu perjana-perjana yang terdiri dari emas. Kalaupun mereka pakai cincin karena mereka di surga, maka cincinnya juga dari emas. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang masalah penggunaan emas bagi laki-laki ini. Orang kafir itu banyak menggunakan emas-masan yang dipergunakan seperti cincin emas, kadang gelang emas. Ya Kalaupun pakai kacamata mungkin pakai kacamata emas itu biasanya orang kafir ada di dunia dan emasnya di dunia ini ya tidak sehebat uh, kualitasnya dengan emas akhirat kan demikian ya sedangkan emas akhirat itu jauh lebih hebat dan Nabi bersabda lahum fit dunya walana fil akhiroh lahum fit dunya walana fil akhiroh itu bagi orang kafir di dunia boleh menggunakan emas masan lakinya nya maksudnya wala nafilah akhiroh sedangkan bagi kita umat Islam kelak akan diberikan di akhirat maka bagi laki laki haram hukumnya memakai emas masan demikian juga besok di anak laki laki yang dijadikan hilman alias dijadikan wildan itu diberi pakaian dari emas-emasan terus pakaiannya juga dilapisi dengan perak kemudian bahannya dari sutra padahal mereka adalah laki-laki ya sehingga terjadi suatu hal yang apa hal yang indah sangat luar biasa yang umumnya dipergunakan oleh wanita-wanita di dunia karena wanita-wanita salehah di dunia ini adalah kembangan hidup yang sangat baik bagi para laki-laki mus lim nah, dikatakan apa namanya kenikmatan di dunia ini ada almar atau sholihah kenikmatan di dunia adalah mendapatkan wanita yang sholihah maka wanita yang sholihah ini di depan suaminya di depan keluarganya dia boleh menggunakan pakaian-pakaian yang sangat mentereng Aduh. tapi khusus diperuntukkan bagi keluarganya itu begitu. Inna hadha kana lakum jazaa Wa kana sa'yukum Masyukuro Sesungguhnya Inna hadha Sesungguhnya Ini semua adalah Balasan untuk kalian Dan usaha kalian Adalah Disyukuri Atau diberi balasan Maksudnya begini Gambaran surga Nah, ini pelajaran duplikan tentang surga memang cuma sedikit ya. Kemarin, minggu yang kemarin membahas tentang kehidupan surga banyak sekali. Maka pelajaran kemarin dengan sekarang digabungkan jadi satu, gampangannya tentang kehidupan surga itu wahai umat manusia diberikan kepada kalian yang masuk surga sebagai balasan atas amal ibadah yang telah kalian usahakan di dunia. Selama kalian berusaha di dunia dengan kebaikan, maka kalian akan mendapatkan sesuatu yang baik besok di akhirat. nanti Tadi dalam pengajian Bapak jangan meremehkan pekerjaan yang sangat remeh, kalau itu sebuah kebaikan. ya Kalau mau Sodako 500 rupiah katanya, mampunya itu, ya Sodako itu. 1000 rupiah, mampunya itu, ya Sodako itu. Ya tak? lebih dari itu akan lebih baik. Kalau misalnya ada pembangunan masjid, pembangunan musala, pembangunan pondok pesantren, ya. Kita punya uang 1 juta, ya semuanya disodakokan, itu akan lebih baik. Bahkan sekarang itu ada orang yang nyumbang uang 1 miliar juga ada. Ya. Di besok? Ya yang rp rupiah dibandingkan 1 miliar ya tempatnya berbeda kan gitu ya. Yang nyumbang 1 miliar VIP, ya. Aduh. yang nyumbang di mana 1 miliar ini pasti kelasnya VIP, sangat super yang 500 dapat. Tapi yang enggak jangan minta VIP gitu ya, jangan yang super wong 5 500. Walaupun 500 itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Kata orang sekarang ya, khususnya ini kalau takmir-takmir masjid, takmir musala lagi bangun ini ya, biasanya akan minta sumbangan-sumbangan gitu. Kalau zaman dahulu dikatakan biasanya Bapak-bapak, ibu ibu munggoh nyumbang setitik buat nopo nopo. Sempenting ikhlas Kalau zaman sekarang tak begitu. Ya bapak bapa munggoh nyumbang sempota buatkan eklas buatkan nopo nopo. Masjidnya je dadi tadi. Ya, Gimak eh? Masjidnya je dan. Tidaklah memek eklas toh. Eh? Sembuh sembuh sembuh kapan mari ini? Ya. Salak mati, salak melubusur kodi. Sehingga. Ya. Nah, yang paling baik gimana yang paling baik? Kalau kita menyumbang ya sudah nilai Taala berapapun kita keluarkan tanpa ada hitungan lagi nilai Taala semakin banyak tentu juga Allah akan memberikan semakin istimewa balasannya Inna hada kana lakkum jaza awa kana sak yukum sesungguhnya ini adalah balasan untukmu dan usahamu adalah disyukuri oleh Allah swt alias diberi balasan tuntutan tuntutan-tuntutan Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini judul diberikan oleh uh, pihak Departemen Agama di zaman dahulu ini ya bukan Departemen Agama di zaman sekarang ini sudah dicetak sudah lama sekali tahun 80 an ini ya tahun ada itu di awalnya mereka yang dikumpulkan adalah tokoh-tokoh ulama bukan juga ahli bahasa sehingga terjadilah penerjemahan yang demikian bahkan setiap sub bidang ini diberi judul sendiri-sendiri. Judulnya tuntutan-tuntutan Allah kepada Nabi Muhammad SAW Inna nahnu nazzalna al-Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami, maksudnya kami Allah, telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu, hai Nabi Muhammad, dengan beransur-ansur, sedikit demi sedikit untuk Agar nabi ini benar-benar luhap bita bihi agar hatimu itu tetap dan lekat dengan ajaran Al-Quran. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sedikit demi sedikit, bukan langsung 30 juz hadir pada Nabi Muhammad tidak, tapi sedikit ayat sedikit ayat selama nabi diutus menjadi rasul. Mulai usia 40 tahun Sampai usia 63 tahun Berapa tahun itu? 23 tahun Sedikit demi sedikit sampai hatam Dan yang terakhir Ayat itu turun Adalah Haji Wada tapi hampir dipanggil oleh Allah SWT sebelum wafat Turun Apa ayatnya? Al-Yaum Akmal Tula Kumti Nakum Atsman Tu Alikum Nya Mati Warodit Tula Kumul Hari Ini Aku Sempurnakan Bagimu Al-Yaum Atsman Kula Kumti Agamamu Warodit Tula Kum Al-Yaum Akmal Tula Kumti Nakum Atsman Tu Alikum Dan Aku Sempurnakan Kenekmatanku Pada Engkau Ya Muhammad Warod itu laku mula Islam dan aku rido, aku Allah di sini rido Islam sebagai agamamu Muhe Nabi Muhammad itu turunnya sebelum Nabi wafat, tak kala beliau menjalani haji wada, haji terakhir. Ya ayat. Nah selama 23 tahun Nabi diberi Al-Quran sedikit demi sedikit sampai. Melekat pada diri Nabi. Sehingga Nabi itu dikatakan. Oleh Siti Aisyah. Tad ditanya. Ya Aisyah. Bagaimana menurut engkau tentang akhlaknya Nabi. Tentang perilakunya Nabi. Siti Aisyah menjawab. Karena hulu kuhul Qur'an. Konon Nabi itu akhlaknya ya Al-Qur'an. Kalau bahasa sekarang dikatakan Al-Quran jalanan. Ya sudah, kepingin tahu. Al-Quran ya Nabi itu sudah cara perilakunya, cara bermasyarakatnya, cara berbicaranya, cara menyampaikan wahyu dari Allah, cara kehidupan sehari-hari. Ya itu Al-Quran itu ada pada diri Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sudah mendara daging Al-Quran itu pada diri Nabi Muhammad SAW wassallama. Fasbir li rabbika wala tuti' minhum aasi Maka bersabarlah kamu wahai Nabi Muhammad untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu yaitu ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah kepadamu hai Nabi Muhammad dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa, orang ahli maksiat. Dan orang yang kafir diantara mereka, jangan diikuti. Jangan sekali-kali bergaul dengan orang-orang ahli maksiat. Apalagi bergaul dengan orang-orang kafir. Itu tarangan. Nah, bagaimana hubungan kita umat Islam dengan orang kafir? Kalau jual beli, boleh. Kalau bertetangga, ya nyapa sekedar. Mari, mari. Tapi kalau berhubungan, runcang-runcung kemana-mana, menampakkan al-widat, kecintaannya kepada orang kafir, itu larangan syariat, larangan agama. Nabi Muhammad dilarang. Jadi, nggak boleh. Ya, Nabi Muhammad dilarang. Apalagi umat ini apa ayatnya? Yang artinya, maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang berdosa, bermaksiat kepada Allah, ya berdosa, banyak melakukan apa ya pelanggaran-pelanggaran syariat, ya orang-orang munafik atau orang-orang fasik, jangan diikuti mereka dan orang-orang kafir jangan diikuti. Ya bagaimana? Ya kita harus apa ya? Kita harus bergaul dengan sesama Muslim yang baik, harus bersatu dengan sesama Muslim yang baik. Dengan orang kafir boleh, tapi sekedar basa-basi kehidupan. Kalau ketemu mari, mari, monggo monggo monggo, silakan silakan, jual beli boleh. Itu ada orang kafir punya sepeda motor dijual, berapa harganya? Oh. 5 juta tak beli ya, boleh ndak? Saya beli 4 juta. Oh, boleh. Bayar 4 juta. Boleh semacam demikian. Tapi untuk menampakkan kecintaan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zkur isma rabbika bukrota Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang, maksudnya 24 jam kita ini harus ingat kepada Allah. Kalau kita bergaul dengan siapa saja harus didasari pergaulan karena Allah. Agar kita selamat akidahnya ya bergaullah kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Jangan bergaul dengan orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa orang yang dimurkai oleh Allah. Ada orang kafir dan orang ahli maksi. Ya itu yang diperkai oleh Allah. Tapi kita diperintahkan untuk reker. Ingat kepada Allah. Bukrotan, wazilah. Wa pagi maupun petang. Siang maupun malam. Pagi atau sore. 24 jam kita harus menjaga diri. Agar kita ini senantiasa bergaul dengan orang-orang. Yang dirigai oleh Allah Subhanahu SWT. Kadang-kadang salah kita ini ya. Dalam satu kampung misalnya, di situ ada muslim, ada non muslim Biasanya di perumahan-perumahan. Apalagi entar lagi puasa, wis puasa hari raya, ya. Wis puasa hari raya. Kemudian tepat hari raya kita mengadakan selamatan misalnya. Ah, sudah ternyata kita juga mengatakan, ayo sepakat kita satu kampung bersama-sama ya kita undang semuanya tanpa terkecuali. Ya. Warganya muslimnya berkumpul Namanya halal bi halal syawalan. Semuanya kumpul muslim non muslim. Nah pada saat tanggal 25 Desember. Hmm. Maka non muslim mengatakan kita dulu halal bi halal juga diundang. Sama warga. Mari kita undang juga warga. Untuk menghadiri Natalan. Terus kita hadir. Enggak enak rasanya. Kita kemarin mereka datang. Sekarang kita harus datang itu enggak enak dalam pandangan manusia kafir dalam pandangan Allah dimurkai mau pilih mana kita diridhoi oleh orang kafir atau diridhoi oleh Allah itu tinggal pilih kadang-kadang kita enggak demi kemanusiaan maka kita mengorbankan akidah kita hadirnaudzubillahimin balik ini sering salah ya sering salah di dalam kehidupan masyarakat Indonesia sering Salah. Wamilal laillifasjudlahu wasabihulailam pawilah dan pada sebagian malam maka sujudlah kepadanya kepada Allah dan bertasbihlah kepadanya zikir ingat kepada Allah pada bagian yang panjang di malam hari biasanya dipergunakan untuk solat malam zikir malam tadabur malam hari tafakur di malam hari ya kan ya kadang-kadang orang lagi sempat wah aktif sholat malam tapi kadang-kadang juga di malam yang dingin ya wah kata sholat malam koknya adem nemen jadi bangun malam ke kamar mandi biasanya cuman pipis ya kemudian tidur lagi lah mau sholat kok berat sekali atau mungkin mau sholat maaf maaf ini mau sholat kok tidak bisa karena belum mandi besar misalnya ya mau mandi besar dingin besok subuh mandi besar misalnya gimana caranya ya nggak nggak sholat om, belum bisa maka jangan lupakan dzikir kepada Allah Subhanahu Wataala apa es ke kamar mandi Habis es kencing mau tidur ya bacalah sedikit Walaupun cuman Subhanallah Bihamdih Subhanallahil Azim misalnya atau baca solawat Allahumma Salli ala Wasallam Muhammad Waala Ali Sallam Muhammad atau bertafakor Ya Allah Engkau adalah Tuhan yang Maha Esa Engkau ciptakan malam Engkau ciptakan pagi ini adalah karena kehendakMu pokoknya berdeker kepada Allah dengan apa saja jangan sampai bangun malam cuman ke kamar mandi sambil ngantuk-ngantuk. Kemudian kebelak lagi di kamar tidur, nggak ingat apa apa, Jangan Emang saya, ya nah, minimal saja subhanallah sudah cukup. Atau kalau berat, oh namanya manusia ini ya, kalau berat bangun kamar mandi, ya sudahlah sekali bilang oh, Allah, mesti tidur lagi sudah. Itu, itu sangat lumayan daripada nggak babar belas itu maksudnya, betul? Hmm. Ya daripada sama sekali enggak apalagi enggak bangun babar belas ini namanya zikir di zaman sekarang ini kalau zikirnya para wali para orang-orang terdahulu lama-lama salaf enggak usah dihitung enggak bisa, enggak sama dengan standar kita standart kita orang zaman sekarang ini malas-malas rajinnya cari duit ya kalau cari akhirat wah parah Orang sekarang coba ada seorang wanita waliatun minal aulia seorang wanita wali kekasih Allah namanya Syidah Robi' aladawiyah dalam biografinya disebutkan kalau beliau sudah niat sholat maka beliau tidak berhenti sebelum tuntas seribu rakaat. Mana itu? salat seribu rakaat kalau tidak tuntas tidak berhenti. Nah kita berapa rakaat? Teraweh rompuluh rakaat yang kok, betul pak? Setiap hari di bulan Ramadan teraweh hari pertama, masya Allah ramai, hari kedua ketiga semakin tambah kemajuan, hari terakhir tambah maju sofnya tinggal satu maju maju maju penuh kemajuan itu standar kita sekarang berbeda dengan orang-orang terdahulu Inna ula'i hubbun al'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman tsakilah Ini kembali kepada sifatnya orang kafir Sesungguhnya mereka orang-orang kafir menyukai kehidupan dunia. Dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat alias hari akhirat alias hari kiamat. Orang-orang kafir itu ya sudah mereka kehidupannya hidup di dunia. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu luar biasa. Nabi kita ini diutus Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan tidaklah kami Allah mengutus engkau hai Nabi Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin rahmat bagi seluruh alam semesta rahmat bagi umat Islam sudah maklum umat Islam beriman kepada Allah umat Islam yang baik diberikan petunjuk oleh Allah diberikan hidayah dituntun dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang Beneran mengerti agama Islam Orang semakin baik Semakin mendalam Keagamanya ini karena Rahmat dari Allah Atas keberadaan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bagaimana dengan rahmat kepada orang kafir Maka Allah menurunkan Nabi Muhammad Sebagai rahmat bagi orang kafir Yaitu mereka orang kafir Bebas hidup menikmati Dunia ini Bebas tidak ada ancaman di dunia bagi orang kafir. Adapun kekafiran-kekafiran mereka itu besok di akhiratlah akan disiksa dengan seberat-beratnya siksaan itu di akhirat, bukan di dunia. Beda dengan umatnya nabi terdahulu. Umatnya nabi terdahulu itu kalau nabinya marah Maka para nabi itu mohon kepada Allah. Agar umatnya yang kafir-kafir itu diadab, disiksa sekaligus. Maka begitu doanya nabi-nabi itu diterima oleh Allah. Allah menurunkan adab dari langit. Kadang-kadang batu-batuan, hujan batu dari langit. Meninggal dunia semuanya mati. Angin topan. Pernah di zaman Nabi Musa. Itu orang Yahudi dikirimi. Siksaan. Berupa banjir darah. Dan wabah dofadi kata. Jadi orang-orang ban Israel itu pernah. Suatu masa mereka ini kalau minum. Misalnya ini, ya, ini yang gelas ya. Ini gelas diisi air putih. Begitu minum maka berubah darah. Berubah berubah darah. Orang mau mandi di kamar mandi, begitu dia mengambil satu gayung langsung berubah jadi darah. Ini adalah ah, siksaan dari Allah berupa banjir darah di mana-mana. Itu umat terdahulu. Diriwayatkan juga Allah mengirim wabah dofa di kata ini luar biasa. Gimana wabah kata. Orang kalau mau makan. Ini ngambil nasi dari piring Sudah benar-benar. Begitu dia nas, ngambil satu suapan. Di tangannya. Mau masukkan di mulut. Ada kata yang ikut di dalamnya. Kata hidup. Mau minum pun demikian. Ada kata hidup di dalamnya. Mau tidur. Kita sudah pakai seremon. Tiba-tiba kerugat kerugat kerugat. 25 ekor kata ada di selimut kita. Gimana rasanya? Itu siksaan langsung dari Allah. Di masa tersebut. Zamannya Nabi-Nabi terdah. Nah karena Nabi Muhammad itu. Rahmatan nilalamin. Siksa-siksa kayak gitu itu. Dihapus oleh Allah. Bahkan oleh Allah SWT. Orang kafir yang hidup di. Zamannya Nabi Muhammad. Dan setelahnya. Diberi kesempatan menjadi orang-orang kaya yang dapat menikmati kehidupan dunia. Dan itu nyata. Kebanyakan zaman sekarang yang kaya-kaya itu orang kafir. Sedangkan orang muslim itu jarang yang kaya. Kalaupun sudah kaya tapi tidak sebanding dengan kekayaan orang-orang kafir. Kenapa? Karena kekayaan mati Islam besok diberikan di akhirat. Seakan orang kafir mendapatkan rahmat dari Nabi Muhammad karena keberadaan beliau wa ma arsalnaka illa rahmatan lil Tapi tetap Nabi Muhammad diharamkan untuk bergaul akrab dengan orang kafir. Dilarang. Jadi rahmatnya Nabi Muhammad itu tetap berperang melawan orang kafir. Apa saja perang yang pernah kita dengar dalam Islam ini atas perintah Nabi Muhammad? Pertama Perang Badar kita pernah dengar ya. Apalagi Perang Uhud. Apalagi Perang Khandaq. Perang Mutah. Perang Tabuk. Apalagi mesti banyak. Perang yang mama upanya. Oh Lihat Nabi Muhammad yang dikatakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta ternyata Nabi Muhammad juga memimpin perang melawan orang kafir. Jadi kadang-kadang salah orang mengatakan, "Loh, kita umat Islam rahmatan lil alamin. Ayo kita bareng-bareng mengikuti, mengikuti perayaan Natal karena kita rahmatan lil alamin." Ya nda? Wah, ini ada hari raya apa? Imlek. Mari kita pasang baliho baliho. Ya. Apa itu? konfi ayi aja buat ya di rumah kita masing-masing misalnya ya. Ada kan demikian? Kenapa? Karena kita rahmatan lil alamin. Mari kita mengundang bersama-sama di kampung ini Barongsei. Misalnya. Kenapa? Kita rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu loh yang rahmatan lil alamin perang melawan orang kafir. Kok kita justru akan ber apa? Bercintaria dengan orang kafir ini namanya kalimatul urida bihal batil. Kalimatnya benar rahmatan lil alamin itu hak tapi dipergunakan untuk niat kebatilan. Ya? Ya begitulah. Semua itu begitu, seperti gini lo gampangnya. Orang beli pisau. Orang beli pisau, pisau dapur itu ya. Pisau dapur itu kan bagus. Untuk apa, Bu? Untuk masak. Bagus. Masakan siapa? Suami dan anak-anakku. Maka beli pisau ini dapat pahala. Khususnya pak Bagi ibu-ibu beli pisau dapat pahala kalau diniati untuk khidmat kepada suami dan anak-anaknya. Sudah dapat pisau, keliru niat. Buat apa? Gaya nyongkel. Nyongkel apa? Kas, musola, congel-congkel. Jadi apa? Pisaunya bener, tapi nyongkelnya dosa. Barangkali demikian. Kalimat Rahmatan Lil alamin ibarat pisau yang benar. Berhubung dipakai pergi ke gereja. Bersama-sama nyewa barongse dan lain sebagainya. Ya semacam itu. Itu ibarat beli pisau dapur untuk nyongkel kas masjid atau kas musolah. Jadinya hak haram. Jelas ya? Salah penggunaan. Baik, saya lanjutkan. Nahnuخلقناهم وشدتنا أسرهم، وَإِذَا شِئْنَا بَدَلْنَا أمثالهم تبدلا. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka orang-orang kafir, menguatkan persendian tubuh mereka orang-orang kafir, yaitu Allah menciptakan mereka, Allah menciptakan mereka. Sejak dari bayi Kemudian diberi kekuatan tulang Diberi kekuatan tubuh Diberi kekuatan akal Sayangnya Bukan dipergunakan untuk Beriman kepada Allah Kok justru dengan kekuatan tubuh Yang diberi oleh Allah Mereka kafir kepada Allah Ya, eh, Ini permasalahan yang serius Apabila kami kehendaki Kami sungguh-sungguh Mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Maksudnya. Barangkali terjemahnya. Kalau kami Allah mau. Sekarang ini. Kalian orang-orang eh, kafir. Akan dibumi hanguskan oleh Allah. Dan akan digantikan. Dengan orang-orang. Ciptaan Allah. Yang beriman kepada Allah semuanya. Seperti nabi-nabi di zaman. Dahulu dengan umatnya. Coba. Nabi Nuh AS. Dari sekian banyak orang yang hidup di zaman Nabi Nuh, itu hanya segelintir orang yang diselamatkan oleh Allah. Kemudian yang lainnya ditenggelamkan. Otomatis tewas. Otomatis hancur lulu mereka. Tidak ada sedikit pun. Dikantikanlah oleh Allah SWT dengan manusia-manusia yang dilahirkan, yang beriman kepada Nabi Nuh. Dan terus tapi di akhir-akhirnya mereka kembali lagi ada yang ingkar kepada Allah. Kenapa? Ya karena dibawa oleh nafsu jahatnya ini. Ya, Jadi manusia itu terdiri dari kebaikan nafsu. Tapi juga ada kejahatan nafsu. Kalau nafsunya yang baik itu didampingi oleh para malaikat. Sedangkan nafsunya yang jahat didampingi oleh para setan alias iblis. Dikatakan inna an-nafsala ammaratun bis-su sesungguhnya mayoritas apabila nafsu kebanyakan nafsu itu ammaratun bisu selalu mengajak ke arah kejahatan inna hadhihi tazkirah. faman syaa'a attakha ila rabbi sabila sesungguhnya ayat-ayat ini adalah suatu peringatan maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya maksudnya ayat yang tadi disebutkan kalau kami Allah mau menghancur ulukan kalian kami mampu, bukan kami tidak mampu buktinya Nabi-Nabi terdahulu tapi karena kami Allah sudah mengutus Nabi Muhammad itu rahmatanil alamin dan kalian ya orang-orang kafir zaman sekarang itu termasuk umatnya Nabi Muhammad. Yang diberi keistimewaan bisa hidup di dunia dengan semau kalian. Tapi perlu diketahui. Ini adalah ayat peringatan. Sebentar lagi kalian mati mulai dari kuburan sampai dari kiamat nanti. Tahu akibatnya siksaan kami Allah pasti akan lebih pedih dari apa yang kalian bayangkan. Barangkali semacam itu gambaran ringkasnya, Wa ya. ma tasaoona illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Dan kamu tidak mampu. Kamu maksudnya orang-orang manusia ya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila digendaki oleh Allah sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Orang-orang kafir itu tidak ada kemampuan, tidak ada kemampuan sama sekali. Bahkan juga kita umat Islam tidak akan mampu sama sekali, kecuali kalau mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wataala. Yudhilu mai yajaufi rahmatihi, wa dzalimin adalhum azaban alimah dia Allah. Memasukkan siapa yang dikehendakinya dikendakinya. Kedalam rahmatnya alias ke kedalam surganya. Dan bagi orang-orang yang golem. Disediakan azab yang pedih alias dinraga. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan. Kemusyirikan itu adalah kegoliman yang sangat besar. Siapa orang yang menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan. Selain Allah. Apa saja bentuk Tuhannya. Selain Allah. Maka sesungguhnya mereka ini akan disediakan azab di neraka jahanam. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di tempat ini. Mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu SWT. Setelah kita mendapatkan keterangan demikian. Mudah-mudahan keimanan kita kepada Allah ditambah. Dan keyakinan kita terhadap kebenaran agama Islam. Menjadi meningkat berkat rahmatnya Allah. Allah SWT dengan keberadaan Nabi kita Muhammad SAW kita sebagai umat Islam mendapatkan rahmatan dalam pengertian yang benar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Barangkali ada perkataan yang kurang tepat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadha wal abu minkum. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Mm-hmm.